Pas lagi sayang-sayangnya terus ditinggal lungo adon Gitu Hah? Tau ngerasa no <Sings> Koe lungo pas aku sayang Terus <Sings> Ra'ono masak ke Kau campakkan diriku Bersanding dengan kegagamu ra ono mesake aku sike wae